lagi bareng gue Ica masih di channel DJ Ica lagu DJ terbaru ini bikin kamu gagal move on loh dari miliknya selain yang berjudul Kuta bisa dijamin galau sambil goyang dukung terus channel DJ Ica dengan cara like video ini lalu share sebanyak banyaknya ya subscribe channel DJ Ica untuk dapat lagu renek terbaru selamat mendengarkan This is Original Mix By DJ Ica Enak Khas original unik, band Ici Original mix by DJ Ica and Sari Terima kasih kerana